Panjang terbentang diputar di diskotik di Braga misalkan atau di uh, diskotik di Sostik ada lagu ini akan datang hari mulut dikunci nggak mungkin lah waduh chef pemahalihi tergantung menempatkannya yang jadi persoalan di musik itu bukan musiknya melalaikan tidak kan sampai ada orang yang tenggelam nggak mau ngapa-ngapain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 dunia jadi tergantung lagunya seperti apa dulu the man behind the music itu sendiri tergantung orang yang di belakang musik itu sendiri untuk menggalaukan untuk mengingatkan jadi netral ya yang jadi masalah ketika musik itu kemudian menjadi melalaikan tidak ingat kepada latullahi kum amalakum wa jangan sampai apa yang ada di keduniaanmu melalaikan ingat ke Allah